Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah setelah subuh berjamaah. Semoga ibadah setelah subuh kita diterima oleh Allah SWT. Dan setelah kita melaksanakan ibadah sholat kita sujud kepada Allah, kita mengerti betul tentang arti sebuah kasih sayang. Dan semoga kita termasuk hamba yang nanti akan menebarkan kasih sayang itu. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami silakan di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Sambil kita menunggu pemirsa bergabung dengan kami, kita lanjutkan kembali Ustaz ya. bahwa tentang kasih sayang tadi. Di awal Ustaz sudah katakan bahawa ketika Rasulullah dicaci maki, dihina, dibenci oleh salah satu seorang Yahudi yang tidak melihat, lantas dengan diberikan sebuah sedekah atau sodako hilang kebencian itu. Apakah dalam sebuah rumah tangga, Ustadz, ya, mungkin ada juga pemirsa yang hari ini yang mudah-mudahan tidak gitu, ya menjadi korban sebuah kekerasan rumah tangga. Kalau saatnya mempraktekkan dengan sedekah ini, apakah yang terbina sebuah kasih sayang itu dan hilang kebencian dalam dalam ya. keluarga itu? Nah, kaitannya dengan sedekah, sebenarnya kan sedekah itu tidak berbentuk materi saja terutama suami istri kalau suami baru pulang kantor istri tersenyum, masya Allah, seneng benar ya, rasul pun mencontohkan itu ketika satu saat istrinya baru datang rasul memanggil Siti Aisyah dengan panggilan apa? huyahu mayroh wahai waj yang wajahnya kemerah-merahan itu Siti Aisyah karena memang wajahnya kemerah-merahan tapi jangan jujur yang punya istri hitam, panggil aja eh hitam, gitu <laughs> kesingan gantar tapi itu bukti bahwa Rasulullah pun pintar merayu. Sebenarnya rayuan itu adalah bentuk dari kasih sayang. Nah, biasanya nih ibu-ibu, kalau suaminya tanggung bulan senyumnya susah. Nah, tapi kalau lagi awal bulan senyum lulu, ke dapur senyum, kamar mandi senyum, mana aja senyum. Atau suaminya kapan gilanya? <gülüyor> itu bentuk ya dari kasih sayang juga sebenarnya. Hal itu sebenarnya mudah dilakukan. Tapi kenapa berat? Nah, ini yang bahaya. Apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang eh, yang kasar, yang pemarah. Itu hati hati makanya. Nah, untuk menghadirkan kasih sayang Allah itu mudah. Gini kan? Tadi Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh alam alam itu bukan hanya manusia ada jin ada tumbuhan kemudian ada hewan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perempuan ini pasti masuk neraka kenapa karena menyiksa seekor kucing sampai mati kata nabi daqalatim ra'atun nar bihirratin dia menyiksa ya menyiksa apa menyiksa kucing masuk neraka ini mah menyiksa istri menyiksa suami bagaimana hukumnya saya pernah lihat lagi tadi, ada berita ya, yang anaknya dilemparin ke rel. Sampai putus kakinya. Ya Allah, itu bagaimana? <San> <San> <San> ya, baik Ustaz, uh, rasanya sudah ada jemaah yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San> Waalaikumsalam. Uh, uh, Pak Ustaz, saya mau nanya, bagaimana caranya menebar kasih sayang untuk mengangkat harkat derajat orang tua? Dan yang kedua, salahkah kita bila bersedekah tidak melibatkan orang tua? Tapi intinya pengen memberi kejutan bahwa kita berhasil tuh uh, kita gimana gitu. Jadi kan senang gitu orang itu. Ya, ya, ya. Ngasih kejutan. Kalau kejutannya sedekah gak apa-apa. Tapi kalau kejutannya bom itu bahaya itu. <tik> <tik> Silahkan. <tik> Jadi uh, bagaimana caranya mengangkat harkat derajat keluarga dengan cara menabar kasih sayang. Contohnya Rasul. ya. Rasul kan begitu. Sebenarnya uh, derajat Rasul itu naik. Karena Rasul mempunyai sifat rahmat, gitu. sifat kasih sayang. Nah, contoh saja Rasul. Insya Allah kita pun akan menjadi keluarga pribadi yang terhormat. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaan. Yang kedua pertanyaan kalau kita sedekah nah. nggak melibatkan orang tua, iya. kita mengasih kejutan. Maksudnya nah. sih buat orang tua juga ya. Ah gitu maksudnya. Nah, kalau kalau duitnya duit sendiri nggak apa-apa kalau duitnya ngambil dari duit orang tua, jangan <gifat> ya, sebenarnya gini e, sedekah itu kita lakukan saja mau tahu enggak orang, mau enggak kayak. tapi begini, kalau tujuannya untuk memberi kejutan, insyaallah orang tua kita juga seneng tapi pada prinsipnya, di dalam Al-Quran dijelaskan kalau kita bersedekah itu mau ditampakkan atau mau secara sir, ya secara sir itu apa ya? E, rahasia. ya rahasia itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sir tujuannya memang lillahi taala, tapi apakah yang jahar juga itu tidak lillahi taala? Belum tentu itu. Belum tentu. Kenapa? Siapa tahu dia bersedekah untuk mencontohkan kepada orang lain bahwa dia pun bersedekah dan dicontoh oleh orang lain. Kemarin saya sebutkan dalilnya kan. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, man 'ala khair falahu ajru mithli fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan Maka orang yang menunjukkan kebaikan saja dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan. Itu biasa. Jadi kalau misalnya kita sedang kekurangan tua juga nih saat misalnya tiba-tiba yeah, yeah. hantu -tiba nggak tahu kita beliin mobil aja ntar pulang pagi nih saat itu Mau boleh jadi juga. jadi orang tuh yang gitu. <laughs> <laughs> jadi pada pada intinya bahwa Uh, sedekah ternyata bisa mengangkat sebuah derajat dan juga bisa menimbulkan sebuah iya. kasih sayang mungkin kalau dalam keluarga yang selama ini ada sebuah kekerasan uh. jangan jangan mereka juga belum mencontohkan tentang masalah sedekah yang baik ustadz ya sehingga egoisme itu yang timbul so, suami so. yang yang yang mungkin temperamental uh. cepat naik emosinya yeah, tapi kan banyak hal juga ustadz bisa jadi karena kelistrikan ekonomi Itulah. dan lain sebagainya sebelum ustadz jawab ada penelpon yang masuk assalamualaikum waalaikumsalam ini apa, dari Ibu Hironisa, Probolinggo Jawa Timur ya Oh iya, silakan Ibu di Provolinggo saya, ya. saya pernah mendengarkan pengajian bahwasannya orang yang belajar tanpa guru itu maka gurunya tersebut adalah setan, Ustaz Terus bagaimana apabila saya membaca sebuah buku tentang Fadilah Asma'ul Husna, Fadilah Hasilat Surat Yasin, dan wakia, dan lain-lain Bagaimana caranya, Ustaz? Ya. ya, ada lagi Ibu? Sudah itu saja, Ustaz hmm. Ya, baik aku, ya? Ibu Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, ya. mungkin ada usah buka ayat yang tentang tafakkurun gitu ya, ya berpikir. Ya. Nah, kalau kita mikir sendirian Nanti datang sesuatu yang yang yang yang genius <laughs> eh, eh, eh. Sama hanya dengan ketika Nabi Nabi Ayyub alaihi salam datanglah sebuah cahaya. Dianggap itu adalah cahaya malaikat. Ternyata ya iblis nanatullah ya, ya. yang menyuntik otaknya sehingga berpikiran yang sesat segala macam. Tapi ya. tidak terpengaruh oleh Nabi Ayub dia tahu bahawa ini adalah iblis. Nah, bagaimana kita Ustaz yang bukan Nabi? Bisa nah. jadi lah ya. pemimpin pemimpinan sosial sekarang ini timbul Itu yeah. karena kebanyakan sendiri dia Berpikir segala macam timbul kayak begitu Betul yeah. kak orang Tapa Karun gurunya itu iblis? Iya yeah. Setan Jadi begini uh, Setiap kita itu punya korin Korin itu teman dekat Tapi teman dekatnya bukan manusia Jin Jadi kalau belajar tanpa ada guru Ngerinya gitu Yang, bisik, eh, yang membisikkan kita itu bukan suara malaikat Tapi suara iblis Ya, suara jin Nah, makanya sekarang kan banyak orang yang ngaku sebagai nabi Itu dikhawatirkan Kenapa? Karena dia tidak punya guru Dan gurunya adalah jin Nah, oleh karena itu Setiap kita belajar Hendaknya memang harus punya guru Ya Ada orang kan ngomongin ini Tanpa ada gurunya Akhirnya stres Bahkan gila gitu kan nah, Karena tidak punya guru Gurunya adalah setan Terus Fadilah yasin al-wakya'ah Yang ditanya ibu tadi Ya jadi gini, guru itu tidak mesti manusia Buku itu juga kan guru nah. Gitu kan Nah tapi juga tentunya buku-buku yang benar Tulisan para ulama yang memang bisa dipercaya ya. Kalau tulisan-tulisan bukan ulama yang tidak dipercaya Khawatir juga ya. Baik Ustaz, ya. ada Ustaz. lagi penelpon yang masuk Satu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Ya, silakan dengan siapa Pak? Di mana? Dari Malaysia Timur, Pak. Oh, silakan, Bapak. Dari oh, mana? Ya. Ya. Saya melihat agak, agak kencang sedikit Pak, suaranya. Iya, iya, ya. Saya melihat TPI sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Saya merasa gemila. Gemila. Sebab saya ini perantauan. Perantauan. Hmm dengan adanya TPI saya Alhamdulillah melihat dengan nyata cerita-cerita sepertinya Ustadz Mansur dan lain-lain ya, lain. lain. tapi pertanyaan saya bagaimana kita mengikrapkan serta, -serta itu sampai ke Allah Ta'ala nah itu saja nah, maaf Pak bisa diulang lagi Yang terakhir kalimatnya perkataan kita itu diikrarkan kan kita sampai ke Allah taala keikhlasan kita itu Pak. Keikhlasan kita Bagaimana Pak? Ya, ya. Bagaimana macam kita ragu-ragu pemberian kita seperti ragu-ragu Pak. Ya ragu-ragu Pak. Ya, ya, baik. Baik, Bapak, terima kasih. Ada lagi? Baik, Bapak, terima kasih. Itu saja, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam. Kalau nggak salah, saya tangkap gitu ya, mungkin jamu juga lewat, ya. Agak kecil, mohon maaf bapak yang tadi menelpon. Agak kecil sekali di sini kita terbata-bata untuk untuk untuk coba menyimak ucapan apa pertanyaan bapak. Tapi kita simak yang terakhir, bagaimana kita melakukan segala sesuatu supaya nggak timbul ragu gitu ya di dalam hati kita. Yakin kalau ini sampai kepada Allah itu gimana saat? Nah, kata Rasul gini untuk menghilangkan ragu. Tak ma yuribuk ila ma la yuribuk Fa inna sidhqo tu makni natun Wal kadiba raibatun Tinggalkan yang membuat kalian ragu Kenapa? Karena fa inna sidhqo tu makni natun Karena yang benar itu akan membawa ketenangan Kalau bapak melakukan kebaikan Kemudian membawakan ketenangan Itu berarti benar Lakukan terus Jangan ada perasaan ragu Misalnya kita sedakoh kita sholat, kita puasa, ragu diterima enggak, diterima enggak. itu hati-hati. Biasanya yang membuat ragu-ragu itu adalah iblis, setan. Yeah. Makanya, yeah. dak ma'yuribuk ilah ma'la yuribuk, ila ma yuribuk fa'inna siddaqo tumakni natan wal khabibah dan kebohongan itu raibatun akan selalu membawa kepada keraguan. Coba aja, kalau orang suka bohong, pasti dia akan selalu takut. Yeah. Namanya buang kotoran disimpan pasti bau. Pasti kecium juga tuh. ya. Baik ya. Ustaz, ada lagi pengalaman satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Agak kencang sedikit ya Pak, sebenarnya. Iya, iya. Bapak ya, ya. Jadid dari Sukabumi. Oh iya, silakan Bapak dari Sukabumi. Ya. Saya mau nanya ini tentang so sholat. Iya. Kalau melaksanakan sholat, kalau tidak tepat pada waktunya, gimana hukumnya gitu, oh, Ustaz? Ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Uh, ya. Waalaikumsalam. Muhammadullah. Terkatau singkat sekali Ustaz ah, pertanyaannya. Bagaimana kalau kita sholat nggak tepat pada waktunya? Karena mungkin ada nah. satu ungkapan, bukan mungkin nah. ungkapan Rasulullah. Asalatlah uh, anda waktunya. Yeah. Sholatlah tepat pada waktunya. Yeah. Yeah. Apakah sama Fadil orang sholat tepat waktu, yeah. Yeah. sama yang Dan nggak waktu. tepat waktu? Silakan Ustaz nah. Begini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Loh, ditanya rasulullah. oleh para sahabat. Ayyul amal afdal Allah gitu kan. Apakah amalan yang paling utama di sisi Allah? Rasul langsung pertama kali menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia salat diundur-undur terus gitu kan waktunya? Biasanya itu memang uh, fadilahnya berbeda antara orang yang salat tepat waktu dan tidak. Sebab gini, Rasul sebenarnya mengajarkan kepada kita kedisiplinan, bagaimana caranya menghormati waktu oleh karena itu asalatul as alawatiha kata rasul nah sebenarnya itulah pesan moral ibadah salat salah satunya tepat waktu dalam segala hal on time gitu kan lalu ustad bilang berbeda fadilahnya perbedaannya di mana ustad perbedaannya sangat nyata sekali biasanya gini kalau orang yang sholat tepat waktu pasti dia jemaah ya Jemaah nah pertama juga eh, kedua ya, yang kedua Sebenarnya dia telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu salat tepat waktu. Padilahnya kan dua kali. Ya. Kalau orang yang enggak berarti kan tidak mengikuti salah satu dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi itu sudah kelihatan. Kalau sekiranya memang sibuk Ustaz, kita hmm. enggak bisa. Kita ingin jamaah. mungkin bagi pekerja ada juga yang karena karena Uh, tugas yeah. dan lain sebagainya sehingga kalau ditinggalkan tempat nanti bisa bisa yeah. kena umelan di kereta yeah. Dia itu yeah. salat jemaah. Yeah. Apakah kalau seandainya dia mungkin udah, udah udah setengah jam lewat dari waktu yang adan, mm. lantas diajak teman-temannya buat jamaah termasuk yeah. tepat waktu atau enggak? Itu bisa jadi tepat waktu juga. Masuk jadi jadi gini itu tadi ya. Uh, ya nah, tepat waktu kan gini bisa jadi dia enggak ada kesibukan uh, kemudian dia sholat. Tapi ketika ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, misalnya dimarahin sama atasannya, ama bosnya gitu kan. Kemudian setelah selesai, misalnya dia rapat, dia sholat, itu tepat waktu juga. Kenapa? Sebenarnya eh, yang dihargai oleh eh, Allah itu adalah eh, keinginannya bersegerak dalam kebaikan. Kan fast hmm, khairat. Ya Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang lewat berikut ini. Tetap dinikmatnya sedekah. Ya, kayaknya belum-belum tersambung Ustadz ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali tadi ya. Bahwa uh, kita sudah tahu tadi, hmm. bagaimana kita untuk melakukan sebuah, uh, menimbulkan sebuah rasa cinta, kasih dan sayang dalam sebuah keluarga. Nanti begini Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada pasangan yang dengan dengan emosinya, dia mengeluarkan kata-kata yang pedih, yang kejam untuk kita. Apakah kita tinggalin atau kita diam aja? Yeah. Diam rasa kita pengen lawan. Kita yeah, mau kalau yeah. lawan nanti bakalan kaco ni, gitukan? Yeah, yeah, yeah. Sikap apa sebenarnya? Apakah ketika bini kita ngomel, Astaghfirullahaladzim, kan? Atau gimana? Saudara? Sebenarnya gini, kalau dalam keluarga itu kan sama aja seperti uh, kehidupan kehidupan lain. Kalau ada yang satu jadi api, jangan dua-duanya jadi jadi api. Yang satu jadi api, yang satu jadi bensin, kebakaran. Kalau istri lagi marah, suami jadi kulkas. Dibuka adem, gitu kan. Istri lagi marah, dengerin aja. Pernah, satu saat, Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya. Padahal ada sahabat lain yang ingin bertemu dengan Sayyidina Umar untuk mengadukan e, masalah keluarganya. Ustaz, tahan dulu. Ya, sebelum melanjutkan ceritanya, ada penelituan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, selamat sore, warahmatullahi. Ah, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Neri. Ah, Ibu maaf suaranya agak terlalu kecil di sini. Agak besar sedikit Ibu ngomongnya. Oh. Ya. Yeah. Oh, dengan Neri. Ya yeah. lebih lebih keras lagi sedikit Ibu. Kita enggak dengar di sini. Baik, oh, ya. dengan Neri. Ya yeah, Ibu silakan. Ya, yeah, silakan. Saya mau nanya, saat kemarin itu kan gini, saya kan melihat apa ini anak jalan dan begitu. Saya melihatnya itu mereka itu yang kayak sudah lagi sakit perut, yang melihat laporan gitu. Nah, saya merasa tersanggil dan memberikan istilahnya jumlah uang gitu untuk anak-anak itu. gitu. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, kami tak kan ngasih tu kasih gitu sih dibilang dulu e, kalau dibilang gitu, karena kan waktunya kan masih ada gitu-gitu lah orang ngasih. Nah, dimana tuh yang salah? Ya. E, ibu maaf ya agak-agak di, di, dijelasin dikit, artikulasinya agak jelas, pelan-pelan ibu ya maaf kita di sini nggak dengar banget ibu. Bisa diulang lagi sekali lagi ibu, pelan-pelan gitu ya. Iya. Iya silahkan Sibu, ibu. <laughs> oh, jadi Uh, kemarin itu saya melihat anak-anak. Nah. Ya. Nah. Uh, uh, nah, saya melihat satu lagi begitu makan gitulah. Nah, saya merasa bangunkan tidak tua. Tidak juga uang. Dia, berat -berat dia bilang kamu nggak boleh kayak itu uh, mereka mestinya orang tua. Uh, saya baca kalau dari bilang kalau pembelajaran yang dan ada juga mempunyai orang tua anak itu merupakan jawab orang tua nah, nya ya. inget sih iya iya iya maksudnya iya baik ibu terima kasih iya apaan iya ada satu lagi menelpon, silakan dibalik ibu tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam iya dengan ibu siapa di mana? dengan ibu mas di pak kedoya ya baik ibu ya. Uh, agak maaf agak sedikit kencang ya bu ya ya, ya silakan pak ustad uh, ya pak ustad saya mau tanya uh, saya punya keinginan untuk bersohadah koh yang uh, yang sangat ya ingin sekali lah ya. tapi suami dan yang lain tidak mendukung gimana caranya ya. gitu aja udah lagi ya Wahai warahmatullahi wabarakatuh Dua pertanyaan katanya Yang pertama kalau enggak salah itu lagi ya. Lagi lagi maaf pemirsa di rumah kita di sini agak agak agak kurang jelas ya, mendengarnya. Bahwa yang pertama tadi ada seorang anak dia kita kita ajak makan berikan uh, sadako enggak salah ya ke anak yang lain. Lantas dia bilang jangan itu dia ada hantuannya segala macam. Itu bagaimana Ustad? Sebenarnya sadako itu jangan dilihat uh, orangnya kepot ya. Soal gini pernah uh, Nabi menegur. Uh, menegur. Pada sahabat lain. Yang tidak mau memberikan kepada keluarganya yang kafir. Uh. Lalu turunlah ayat. ya Laisa alaika hudahum walakinna allaha yahdi ma'in yasha. Nah kaitannya dengan tadi. Ada orang ingin memberi tapi gak boleh gitu kan. Uh. Jangan. Dia uh, kurang kerjaan gitu. Justru kerjanya gitu ya. Dia. <laughs> <anime> <anime. laughs> <laughs> Jangan-jangan pura-pura aja. Banyak sebab gitu ya tukang minta-minta yang punya handphone gitu, jangan dikasih nah, sama saja kita mendidik dia jadi pemalas nah, padahal ini ini sebenarnya paradigma nya harus dirubah ketika ada orang datang itu bukan minta sebenarnya menawarkan pahala kenapa kita tolak? ada orang minta kalau bisa semua orang minta ke kita gitu kan kalau kita masih punya duit, beri, beri, beri gitu kenapa? paradigma nya harus dirubah ada orang datang ke kita sebenarnya bukan minta tapi nawarin pahala nah kalau udah seperti itu kalau seandainya dengan dia minta malah jadi ketagihan antas dia jadi malas gimana hmm. ustad nah kita kan nggak tahu si orangnya oh T tapi juga gini e kita juga harus mendidik ya. gitu kan harus ya. mendidik orang bukan hanya menjadi orang yang bertangan di bawah ya. tapi juga harus ya, baik ustad pertanyaan satu lagi jawabannya nanti sekalian dengan penerimaan berikut ini hmm. assalamualaikum aduh sah ya, dengan bapak siapa di mana Al ah, Hidcakung, iya silakan bapak. Assalamualaikum Bostad. Waalaikumsalam. Menanya, atau punya nyanyian tuh yang kebanyakan di Indonesia katanya nyanyian haram itu. Iya. Nyanyian Pak. Iya. Yang pertama yang kedua aja, Pak. yang Kedua? Yang kedua ini apa yang diartikan jual lagu demi dunia itu? Gimana Pak bisa diulang? Apa yang dimaksud dengan menjual agama dunia, ya, dunia. dalam dunia gitu? Oh iya, dunia itu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah Bapak. Ya satu lagi di balik bapak di Cakung tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. ya dengan bapak siapa di mana? Drahman. Ya silakan Bapak Drahman. Ya, eh, saya mau tanya mengenai keluarga saya nih. Iya. Uh, saya punya permasalahan yang berat mengenai keluarga, jadi saya itu ditinggal keluarga, ya. jadi masalahnya keluarga saya tuh kabur lah gitu ya. Padahal saya wah, sementara punya saya berkeluarga keluarga ya, luar biasa gitu ya. Sementara keluarga saya sekali itu dia ya. ya ya baik bapak ada lagi ya itu bagaimana jalan keluarnya ya. baik terima kasih bapak oh, ya saat tiga penanya sekaligus dijawab yang tadi masih satu sih saya belum bisa jawab artinya oh. bagaimana cara kita untuk supaya saudara kita setuju oleh oleh oh. oleh keluarga kita mungkin yeah. ada yang nggak setuju caranya bagaimana ustadh caranya ya di dalam Islam itu kan diajarkan washyir washyir humfil amr ya kalau di semuanya dimusyawarahkan bicara dari hati ke hati, insya Allah selesai, ya jangan diem diemkan <gaduh> itu, itu yang pertama. Ya. yang kedua tadi bapak dicakung, ya lumayan kasih sayang luar biasa sama kita. dia ya. banyak cepat kita ya, tegas. <gaduh> dia tanya apakah nyanyian-nyanyian itu haram. ya jadi uh, ulama ini berbeda pendapat tentang penafsiran waminan nasi majistari lahwal hadis liudilah ansabilillah dan diantara manusia ada yang menjual lahwal hadis lahwal hadis secara eksklusif ada ulama yang menafsirkan katanya nyanyian-nyanyian gitu tapi ada ulama yang lebih moderat lagi, bukan hanya nyanyian, apapun yang membuat manusia sesat, itu tidak boleh nah kaitannya dengan nyanyian sebenarnya gini, di dalam hukum itu, dilihat ilatnya ilat tahu gak? akibat yang ditimbulkan sebab dalam ilmu usul fikih al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman Hukum itu berputar sekitar apa namanya uh, ilatnya akibat yang ditimbulkan. Kalau akibat yang ditimbulkan itu baik, misalnya dengan mendengarkan nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian religius, itu dia semakin dekat kepada Allah, semakin zikir kepada Allah. Ingat mati diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan tentunya adalah nyanyian-nyanyian yang membuat kita lupa diri. Ya. Itu ya. Yang kedua. Uh... Menjual agama oh, iya, demi betul. dunia itu konteksnya apa dan bagaimana? Sebenarnya ayat-ayat ya, yang berkaitan dengan ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Tapi gini, orang Yahudi pun bisa kita contoh. Nah, salah satunya adalah menjual agama untuk kepentingan dunia, gitu. ya kan dalilnya itu walatashtaru biayatin lahi sama nang kalila kita kasih itu ya. Nah, yang dimaksud menjual dengan kepentingan yang sedikit itu ya kepentingan dunia adalah kita hanya menginginkan materi dunia ketika kita berbuat tidak ikhlas pamrih ingin mendapatkan sesuatu tidak lillahi ta'ala makanya perintah Allah di dalam melakukan sesuata, segala sesuatu harus ikhlas dan orang yang ikhlas insyaallah tidak akan pernah tergoda oleh iblis Amin, insyaallah. terakhir ustad mungkin sekarang kesimpulan kita ya, ya, ya. bahwa bagaimana cara mendidik anak karena si bapak tadi, ya kalau gak salah penelpon tadi, khawatir ketika melihat bagaimana pergaulan di luar, sehingga anak-anak kita lihat di TV perlakuan pada orang tua begitu kasar begitu kejam, bahkan bisa miris hati apa yang dilakukan oleh orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang seleh, timbul kasih sayang dalam keluarga itu, jadilah orang tua yang pengasih dan penyayang, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketemu anaknya, dicium tangannya bahkan, kemudian ketika ketemu cucunya dicium tangannya dan ini nah pernah salah seorang sahabat bertanya ya e, apa yang telah kau lakukan ketika kau bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucu e, dia tidak pernah melakukan sesuatu bahkan mencium pun tidak pernah nah kata rasul orang ini sudah diangkat rasa kasih sayangnya di dalam hatinya itu ya, jadi Uh, anak sekarang ustadz ini agak hmm. beda cium tangan orang kita zaman dulu <guluh> dulu kita cium tangan pakai mulut anak sekarang tu pakai pipi Ustaz <guluh> <guluh> itu gimana nggak <Ustaz? guluh> masalah yang <guluh> penting kontennya tujuannya tujuannya adalah penghormatan waqfilahumajana hazali minarrohma tundukan apa kedua sayap kita untuk menghormati kedua orang tua kita Oh, jadi gak masalah dengan pipi, ya, ya. dengan pala. Yang gitu. Gak boleh sama kaki. Oh, <laughs> gak boleh. Tarik kaki. gitu. Iya <laughs> baik, Ustaz. Di semen ya. akhir ini silakan disimpulkan kiat-kiat uh, hmm. apa yang harus kita lakukan dalam untuk menyebabkan kasih sayang baik di keluarga, masyarakat, ataupun bangsa kita. Yang pertama, pahami Islam secara benar dan belajar kepada guru yang benar juga. Sehingga kita memahami Islam secara utuh dan tidak terkotak-kotak. Kemudian, uh, untuk menciptakan Keluarga yang sekinah mawaddah warahmah maka contohlah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah. Ya baik. Penjelasan dari Allah dan jamaah juga bahwa rasa kasih sayang sudah ada dalam setiap kita. Allah sudah berikan kita benih-benih kasih sayang. Tiada kita mengaplikasikannya dengan mengacukan kepada Al-Quran maka cara kasih sayang itu akan benar kepada siapa kita lakukan dan maka kalau seandainya di dalam diri kita ada rasa kebencian rasa dendam, maka itu dengan cepat-cepat kita hilangkan, salah satunya mungkin dengan kita bersedekah, memberikan kepada orang lain segala sesuatu, timbul saling asah, saling asih saling asuh, maka yang selama ini kita dengar tentang sebuah kekerasan kebencian Dendam, pembunuhan, pembunuhan dan lain sebagainya Itu tidak akan lagi terjadi Karenanya, yuk kita angkat kedua tangan kita Kita mohon kepada Allah Semoga bangsa ini ditebarkan kasih sayang oleh Allah Dan setiap individu kita Melampiaskan rasa cinta, kasih dan sayang Sehingga timbul kehidupan yang damai Sentosa, nyaman untuk kita semua Semoga dengan konsep yang Allah berikan Dalam agama ini, membawa kita pada Kedamaian hidup Al-Fatiha Alhamdulillah, minashiyahubanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inna hashatan mustajib in. suratal ladina an'amta alaihim ghairal mawdudi alaihim wal dhalin amin semoga segala doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu dan semoga juga kita menjadi orang-orang yang bisa menebarkan rasa kasih dan sayang pemirsa indahamati Allah Subhanahu sekian sudah kajian kita di pagi ini kami albar dan ustaz ferizi serta grup nikmat sedekah Mohon maaf dan lahir dan batin jika ada kesalahan juga pada pemirsa penelpon tadi Yang kalau pertanyaannya belum kami jawab dengan tuntas Mudah-mudahan lain waktu kita bisa menjawab kembali Sampai jumpa minggu yang akan datang Bagi pemirsa jangan lupa tinggalkan tempat Setelah ini ada lintas pagi Bilahi Taufiq al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh